Jag ska inte ha en liten Tack för I'm just know young light. You bought. Det är en amend Masukkan bawang merah Masukkan berpes. Bawang merah. Yeah. Det Jag oh, Palapa dia dilahirkan, tepatnya di kota sejarah Mojokerto. Ya, artis yang satu ini tergolong artis cilik bertalenta. Biar sampean kagak penasaran, ada SNP Indonesia, ada Ramayana, Maxtone Mustening, Cihan, Audi, Yu Palapa.